hidup respect community ada Ramayana ada SNP Indonesia Mike processinging kasih dulu tepuk tangannya mana untuk lala Widi pala ng Hvala.